oke dan kembali lagi ke channel ini naki jangan lupa klik tombol subscribe dan like nya juga sebelum nonton oke pastikan udah lanjut nontonnya dan kita kembali lagi ke tema Hex Domino nah disini temanya itu tentang alam backgroundnya itu tentang alam dan di setiap slot udah pastinya beda gambarnya dan ada dua tambahan lagi gak cuma slot disini kamar biasa dan QQ udah gue ganti juga Remy juga udah, cuman kalau Remy backgroundnya belum sempat gue ganti Cuman gue ganti musiknya doang Nah kalau untuk musiknya sendiri, disini gue pake musik yang lagi viral di tiktok y Alias a DJ Viral TikTok Nah tema ini gue buat karena ada yang minta kemarin ya nah, Dan kalian jika pengen minta, silahkan aja request di kolom komentar Tapi sabar, karena ini nggak gak cepet juga Hmm, bikin videonya, bikin backgroundnya Ngedit lagi Karena disini gue pilih-pilih juga Yang mana yang enak dilihat Yang mana cocok untuk background dominonya Dan yang mana n g gak bikin sakit mata Gitu aja Oke、okay? Dan untuk bahannya Kalian bisa cek linknya ada di kolom komentar Dan satu lagi Ada passwordnya Passwordnya itu di akhir video Di paling akhir video Nah kalau kalian pengen ambil pastikan kalian masukin passwordnya juga dan cara installnya juga ada nanti g u e kasih tahu cara installnya di akhir-akhir video dan passwordnya paling akhir video paham kan? Oke disini kalian lanjut nonton aja gue kasih musik aja biar kalian dengar dan apa yang harus gue jelaskan pun gak ada kalau disini nantilah gue jelaskan di... Di paling akhir video tentang gimana cara installnya aja. It's murder. Go crazy, Berserker. Bring it back now. Hold up. If you turn around, you BEEEE じゃん、ギターマスコチャラインストールニャギマナな、ステーキャリンドーノッドバーニャ、ヤンアラディコメンター。 Kalian butuh aplikasi tambahan satu lagi, yaitu z r c i i v e r Gua harap sih kalian udah punya, kalau n gak g punya silahkan download melalui Playstore. Dan selanjutnya, hapus h e s Domino yang kalian punya terlebih dahulu. Ya, Hapus itu berarti copot pemasangan. Nah, semisal kalian n gak g copot pemasangan ini, misalnya kalian install, kalian timpa kayak gitu, dia bakalan error, percaya g u e Makanya kita perlu... c o p o t pemasangan aplikasi Hexdomino yang ada di HP terlebih dahulu dan setelah itu buka Zarchiver nah di Zarchiver kalian cari folder download atau folder unduhan kalian ke pojok kanan atas ada titik 3 di atas terus kalian pilih short by atau urutkan oleh nah disini kalian pilih tanggal atau date terus kalian klik sekali lagi di pojok kanan atas terus kalian pilih lagi short by terus kalian pilih disk yang bawahnya nah nanti muncul hex domino yang telah kalian download tadi dan kalau udah muncul kayak gini klik aja sekali di hex dominonya jangan dipendam, jangan dipendam, jangan ditekan lama klik aja sekali kalau udah kalian klik pasti dia munculnya kayak gini ada pilihan extract disini atau extract here yang nomor dua ini nah dimintain password kalian masukin aja passwordnya yang ada di akhir video dan setelah kalian masukin password lalu klik ok Tunggu aja proses ini, nanti bakalan muncul folder di atas. Nah, foldernya itu yang ini. Ya, di tekan aja sekali. Terus ada APK di dalamnya. Nah, ada APK h i g h s d o m i n o Kalian klik sekali, jangan dipendam ya. Kalian klik sekali aja, jangan di tekan lama. Lalu klik install yang ini. Nah, ini udah bisa langsung kalian install. ingat pasti kan kalian temuin passwordnya di akhir video ya passwordnya itu nggak、uh, panjang、uh, palingan ada l huruf ya lima kata eh lima kata lima huruf dah benar terus、um, huruf kecil semua jangan ada huruf besarnya kalau ada huruf besarnya nggak bisa oke、okay, dan setelah kita install kita buka kayak gini langsung aja bisa dimainin Um, jika nanti kalau kalian dibawa ke akun pengunjung Jangan panik, jangan takut Kalian tinggal masukin aja、um, Akun kalian yang utama Menggunakan ID maupun Facebook bisa juga、um, Gue pengen bilang, lupa bilang dari tadi tadi、um, Kalau gue share itu Ada dua jenis ya Ada yang menggunakan kali x8 speeder Ada yang tidak Tapi passwordnya sama aja Kenapa gue bikin kayak gitu Karena kali x8 speeder gue Ada beberapa hp yang gak support n、nah, a HP h gue itu 64-bit, dan kali 8 speedernya 64-bit juga. Nah, kalau kalian pasang di 32-bit, dia nggak bakalan support. Nah, kayak gitu. Makanya, kalian pilih yang nggak ada kali 8 speeder aja. Passwordnya sama-sama aja, dua-duanya sama. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya kalian pengen ada kali 8 speeder, ya tinggal pasang aja sendiri. Gitu, bro. Oke.、Okay. Mungkin segini aja videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga, share ke teman-teman kalian karena ini keren banget. Sumpah, gue aja sampai ketagihan, pengen bikin, bikin, bikin kayak gini lagi.